Welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku nggak cover lagu orang, tapi aku bawain, aku coba bawain lagu sendiri. Dan di sini aku dibantuin sama ke Henry nah jadi di sini kak Hendri tuh kemarin bantuin aku buat ngisi suara saksofonnya Seksofon. gitu yes. jadi gimana kak lagunya menurut Hendri ya galau-galau bisa -galau merana ya kalian ini ya <laughs> degana <laughs> <laughs> jadi intinya lagu ini tuh kayak nyeritain seseorang yang pengen ngelupain mantannya gitu tapi susah jadi gimana ya ya masih keinget bayang-bayang mantannya nah gitu. gitu jadi guys buat kalian yang suka sama lagu ini Jangan lupa di-like, di-komen, di-share dan subscribe uh, channel YouTube aku. Jangan lupa follow juga Instagram aku hanindia, hanindiaa2tys dan Instagram aku Hendri so a l f a -E n n i a. Oke guys, so see you on my next video. Bye bye.